Assalamualaikum, dan luun berita pagi di si ini Rabu 3 Juni 2020 dibacakan Ardiansyah. Pemerintah Aceh perpanjang status tanggap darurat Covid-19. Makamagung sahkan pemberhentian Said Fadil dari kepala BPKS. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang kali rangkum tim Mistrum Selandia FM. Berita pagiin juga bisa Anda dengar di Radio 94,6 FM Radio City 94,4 FM Loksemawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sikli. In zijn er berita dan laporan selengkapen van Newsroom Seram BFM. juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani mengatakan Aceh masih berada dalam status tanggap darurat COVID-19. Bahkan PLT Gubernur Aceh selaku ketua tim gugus tugas telah mengeluarkan surat keputusan Gubernur tentang perpanjangan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan COVID-19 sesuai ke nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Zawullah Abdul Ghani mengatakan tanggap darurat COVID-19 di Aceh mengikuti kepres yang tidak ditentukan kapan akan berakhir. Dengan status Aceh yang masih dalam keadaan tanggap darurat, masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah kecuali untuk hal-hal penting. Masyarakat juga diminta tetap memakai masker, hand sanitizer, sering mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menghindari keramaian dan kontrol suhu tubuh. Menyangkut daerah zona hijau di Aceh. Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan pada Forkopimda untuk menerbitkan seruan bersama dan buku panduan. Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh perlu menetapkan bidang apa yang akan dibuka sebelum normal baru diterapkan. Bagi masyarakat produktif dan aman COVID-19 akan diberikan sosialisasi, persiapan, sarana dan prasarana dan pelaksanaan normal baru serta evaluasi. SAG menyebut Forkopimda Aceh telah menggelar rapat kerja di pendapa Gubernur Aceh, Senin 1 Juni 2020. Dalam rapat itu diputuskan bahwa pengetatan perbatasan sangat penting karena merupakan pintu masuk dan keluar sehingga sangat rentan terhadap penyebaran virus. Selain itu, pemeriksaan juga perlu ditingkatkan khususnya bagi mereka yang punya riwayat bepergian atau bersentuhan dengan mereka yang pernah terjangkit. Zudarlun Kebakaran Hebat melanda pemukiman warga desa Sabilu Salam, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa Siang 2 Juni 2020. Belasan rumah dilaporkan hangus terbakar. Kapolsaik Babul Makmur Ibda P. Simangunsong mengatakan kebakaran terjadi pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sedikitnya 17 unit rumah terbakar habis dan 3 rumah terpaksa dibongkar paksa agar tak ikut dilalap api. Kapolsek mengatakan sejumlah saksi yang tengah duduk di warung tidak jauh dari lokasi mengaku awalnya melihat api muncul di bagian belakang dua rumah yakni milik korban Marjuan Pasaribu dan Fernando. Mereka langsung memberitahukan kepada masing-masing korban bahwa terjadi kebakaran. Tidak lama kemudian api membesar hingga membakar 17 unit rumah. Empat armada kebakaran dikerahkan ke lokasi menjinakkan si jago merah. Satu jam kemudian, petugas Damkar dibantu personil Polsek Babul Makmur dan Pos Ramil bersama warga akhirnya memadamkan kobaran api. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian di taksi mencapai miliaran rupiah. Selain rumah, juga terdapat satu unit mobil yang ikut terbakar. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Datelun pemberhentian Syed Fadil sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan Pengangkatan Razuwardi Selaku PLT Kepala BPKS yang diberlakukan oleh PLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang telah sah secara hukum dan bersifat inkrah Pemberhentian itu sah seiring dengan diterimanya putusan kasasi yang diajukan pemerintah Aceh Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha medan terkait gugatan mantan Kepala BPKS Sabang Syed Fadil Sebelumnya Said Fadil dilantik sebagai Kepala BPKS Sabang pada 22 Maret 2018 oleh Irwan Yusuf yang saat itu menjabat Gubernur. Kemudian Said Fadil diberhentikan atas evaluasi dan kinerja selaku pimpinan di lembaga tersebut oleh PLT Gubernur Nova Iriansyah 16 Januari. Tidak terima atas pemberhentian dirinya Said Fadil melawan kebijakan yang dilakukan Nova Iriansyah dengan mendaftarkan gugatan ke PT Un Bandar Aceh. Tidak puas atas putusan PTUN Banda Aceh, Said Fadil kemudian melakukan banding melalui PTUN Medan. Kalah di PTUN Medan, pemerintah Aceh selanjutnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian hasil putusan akhir MA, Kasasi diterima dan membatalkan putusan banding PTUN Medan serta menguatkan putusan PTUN Banda Aceh terkait SK pemberhentian Said Fadil. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Amrizal J Prang mengatakan dengan dikabulkannya kasasi pemerintah Aceh maka pemberhentian Said Fadil sebagai Kepala BPKS sah secara hukum dan bersifat inkrah atas putusan MA. Ia berharap keputusan ini dapat dijalankan semua pihak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Darulun pemerintah pusat telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji 2020 ini. Imbas keputusan pemerintah tersebut, keinginan 376 calon jemaah asal PD yang telah menunggu lama untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut pun pupus. Kasi Haji dan Umrah Kantor komanak Pidi Muhammad Yusuf mengatakan dari data yang ada, sebanyak 376 jamaah calon haji asal Kabupaten Pidi sejatinya akan bergabung dengan 3.811 orang dari seluruh Aceh untuk berangkat ke Arab Saudi menunaikan rukun Islam yang kelima. Mereka yang akan berangkat sudah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap dua dan siap berangkat tahun ini. Seharusnya mereka masuk asrama haji pada 23 Juni namun batal karena sudah ada keputusan pemerintah pusat yang tidak memberangkatkan jamaah. Atas keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah, pemerintah memberikan kelonggaran kepada jamaah yang ingin melakukan penarikan dana haji yang sudah dilunasi. Namun tidak semua storan haji bisa ditarik. Jemaah hanya bisa menarik pelunasan BPIH tahap 2 sebesar 6.454.602 dari total 31.454.602 BPIH yang ditetapkan pemerintah tahun 2020. Jika ditarik semua, maka porsi jemaah tersebut batal dan tidak akan berangkat lagi. Karena jemaah yang batal berangkat tahun ini, rencananya tetap masuk waiting list dan akan berangkat tahun depan. Sudarlun Massa yang menamakan diri aliansi bersama untuk rakyat Bener Meriah mendatangi gedung DPRK Bener Meriah selasa kemarin. Kedatangan mereka ke gedung Dewan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada bupati termasuk mempertanyakan kinerja Dewan dalam mengontrol eksekutif. Amatan di lapangan suasana dalam gedung Dewan sempat panas ketika ada perwakilan massa memukul meja berulang kali. Mereka emosi karena hingga pertemuan selesai sekitar dua jam kemudian tidak ada eksekutif yang dihadirkan. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPRK Bener Meriah Muhammad Saleh, Wakil Ketua Anwar dan sejumlah anggota massa yang terdiri atas LSM, mahasiswa dan pemuda menuntut sejumlah janji pemerintah kabupaten yang belum dipenuhi. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang sidang DPRK Bener Meriah, perwakilan massa saling bergantian menyampaikan tuntutan. Ada beberapa poin yang disampaikan juru bicara Abuya BM Munawir Arloti Di antaranya mendesak Bupati Bener Meriah merealisasikan janji kampanye Pilkada 2017, meminta DPRK Bener Meriah membentuk pansus program Taman Harmoni, meminta transparansi anggaran Covid-19 yang bersumber dari APBK. Ketua DPRK Bener Meriah Muhammad Saleh menanggapi tuntutan masa dan mengatakan pihaknya akan menyampaikan ke eksekutif berbagai tuntutan tersebut. Darlun Pemkapi di akan mengantisipasi serangan gajah ke kebun dan pemukiman penduduk Kecamatan Tangsi. Direncanakan akan dipasang kawat kejut listrik sepanjang 10 km di luar perkebunan warga untuk menghalau amukan gajah yang kerap mengganggu pemukiman mengingat konflik gajah masih tinggi. Wakil Bupati Pidi Fadlullah T.M. Daud mengatakan hasil survei fauna dan flora internasional dan balai konservasi sumber daya alam Aceh maka diperlukan pemasangan kawat listrik atau power fencing sepanjang 10 km. Pemasangan kawat listrik ini dimulai dari gerbang masuk gajah di kawasan hutan Pidi Fadlullah menjelaskan gerombolan gajah berjumlah 40 hingga 50 ekor biasanya masuk dari Simelu Aceh Besar. Kawasan Simuluk merupakan perbatasan Pidi dan Aceh Besar dan Aceh Tengah. Habitat gajah dari Aceh Besar masuk ke kawasan Pidi untuk mencari makan. Kawasan dilalui gajah ini dari Sakti, Kemala hingga Bengga, Kecamatan Tansi. Wakil bupati menyebut pemasangan kawat kejut listrik salah satu strategi untuk menghalau kawanan gajah liar dalam jangka pendek dan bukan jangka panjang. Pemasangan power fencing tersebut sebagai tahap perdana dalam upaya menghalau gajah. Pagar kejut tersebut dipasang di luar areal perkebunan warga sehingga aktivitas warga berkebun tidak terganggu. Sudarlun seratusan desa dalam Kabupaten Aceh Utara hingga kini belum menyalurkan bantuan langsung dari dana desa kepada masyarakat yang terdampak. Padahal semua gampung telah menerima dana desa tahap pertama karena Kementerian Keuangan telah merevisi aturan pengelolaan. Informasi diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Utara dari 27 kecamatan di Aceh Utara. Baru ada dua kecamatan yang telah menyelesaikan penyaluran BLT dari dana desa yaitu kecamatan Tanah Pasir dan Cotgiri. Sedangkan sejumlah desa lain dalam 25 kecamatan lainnya masih tertunda. BLT tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dan tidak menerima bantuan lain dengan jumlah per bulan Rp600.000. Dana tersebut akan diberikan 3 bulan terhitung April hingga Juni 2020. Kepala DP, MPP, dan KB AC Utara, Fahrul Radi, mengatakan secara keseluruhan, persentase desa yang sudah menyalurkan BLT di AC Utara mencapai 74 persen atau 655 dari 852 total gampung. Artinya masih tersisa 197 desa di AC Utara yang belum menyalurkan BLT. Darlun mulai 2 Juni 2020, Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh akan mendisiplinkan seluruh pengendara kendaraan bermotor agar menggunakan masker saat bepergian. Apabila pengendara kendaraan tidak menggunakan masker, maka akan diminta untuk mengambil masker. Di lantas Polda Aceh, Kombes Polisi Diki Sondani menyebut salah satu upaya dalam mendisiplinkan pengemudi menggunakan masker dengan cara melakukan sosialisasi di beberapa titik di Banda Aceh. Personil akan memberikan himbauan agar pengendara dapat menggunakan masker. Ia menyebutkan apabila ditemukan pengendara kendaraan bermotor tidak menggunakan masker tidak akan diberikan sanksi, tapi mereka akan diminta putar balik untuk mengambil masker. Menurut Diki, mewajibkan pengendara kendaraan bermotor menggunakan masker dilakukan untuk kepentingan bersama dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Aceh, sebab yang dikhawatirkan saat ini adalah orang tanpa gejala. Kombes Polisi Diki juga menyebut upaya yang dilakukan oleh personel personil di lantas bukan semata-mata memaksa masyarakat, namun hanya mendisiplinkan pengendara kendaraan bermotor agar menerapkan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 3 Juni 2020. Berita sore Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat.